Pak Denny, silakan, yang Pak silakan. y a saya sangat tidak setuju bu, karena menurut saya、e, di sini itu mentalnya belum siap untuk hal-hal seperti itu.、E, nanti akibatnya akan banyak terjadi kejahatan seperti pembunuhan atau penculikan yang nanti organ-organnya bisa dijual, bisa digunakan seperti itu bu, itu sangat berbahaya sekali bu. Terima kasih Bu Pak、oh, William, silahkan Ya,、uh, Kalau menurut saya sih itu terserah orang ya, Tapi menurut saya harga teralur l u r i a k h Terima kasih Pak William Pak Gilbert Iya, kalau saya lihat ya, Harus di, dilihat juga penyebabnya apa Dia menjual ginjal itu kan Untuk pengobatan ya. Nah pengobatan ini kan memang Sangat tinggi di Indonesia Dan seba mahal ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアッ a ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロおシアップ、ブロムシアップ、ブロムシアップ、ブロム ya kan jadi kalau ada masalah apa ya bisa teratasi walaupun tidak instan ya butuh waktu mungkin kepemimpinan ke Pak Jokowi untuk tahun depan atau lima tahun ke depan jadi semakin baik oke、okay. obatan baik itu aja、Makasih. terima kasih Pak m a kasih p a g i l b e t pakahin selamat siang Ibu Mary siang juga Pak dengan Kiki oh maaf dengan Ibu、eh, uh, begini ya saya penggemar、hmm. jeroan ini s o t o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 セジューラー、アカン、イド、アミ、アウトジュ n ン、アン、yeah、アウ a アン、アウト、アン、アウト、ア l アウト、アン、hm. right>、アウト、アン、ja、アウト、アン、アウト、アン、アウか、アウト、アウト、アウト、アウト、アウ n アウト、アウト、ア o ト、アウト、アウト、アウト、アウト、b ウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウ Memang ini sebenarnya sangat dibutuhkan kalau saya rasa. Karena saya sudah dapat beberapa kasus yang itu usia muda itu sudah mengalami gagal ginjal.、Mm -hmm. Jadi gagal g i n j a l n y a ini ada yang didapat. Ada juga yang karena faktor、uh, penyakit. Nah, bagi mereka-mereka mereka yang membutuhkan inilah, itu kayaknya bagus sekali untuk ditransplantasi. Karena daripada umum u h a n Harus m a s i darah setiap minggunya, bahkan seminggu bisa dua atau tiga kali.、Hmm. Tapi dengan、e, donor ginjal, itu bisa lebih efektif. Jadi、e, dia bisa lebih produktif dan sebagainya. Mengenai kondisi di g i t a l di Indonesia, saya rasa sih bisa ya untuk diatur. Sehingga tidak terjadi. Kalau tadi dikhawatirkan pencolongan, ginjal dan sebagainya. kan nggak mudah juga u n t u k melakukan transplantasi, itu kan harus diunit-unit tertentu dengan fasilitas yang memadai ya. Jadi kalau diatur dengan baik, saya rasa baguslah untuk Indonesia ini. Oke.、Okay. Ini itu saja. Terima kasih banyak dokter Iwan. Pak Romy, selamat siang sore pak. s i l a k a n komentar pak. Iya,、uh... Kalau menurut pendapat saya, ini tentu saja tidak bisa dibiarkan dan t i d a d i l e g a l k a n ya. Karena yang pertama dari sisi kemanusiaan dan dari sisi agama, itu juga kita j e l a s g dilarang bahwa s e g a s sesuatu yang sudah digoleg oleh seseorang atau individu itu tidak dapat.、E di hal、hmm. sepele,、nah, Walaupun itu untuk kepentingan baik Kecuali kalau memang misalnya、uh, dalam keadaan t e r d e s a k Misalnya seperti itu orang bayi yang dalam keadaan kalau ketika dia tidak diangkat Itu akan membahayakan Pak Andre, halo, halo selamat sore Pak s i l a k a n komentar Pak 何て言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言う なぜ、uh, か, か, か, か, か, か。 何で 私たちは、お互 い, い, い, い, い, いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いに e 互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互いにお互い t e r u kayak gini, kalau misalnya disanya, i atau n g g a k j e l a s i t u Ya, karena yang tidak usah panjang lebar itu u d a h pasti banyak budaratnya, ketintam masalahnya. Terima kasih Pak Bayu.